Halo hai, ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Apa kabar ya kamu? Semoga kamu dalam keadaan yang terbaik kali ini ya Saya selalu mengawali semua dengan doa Dan saya doakan supaya kamu menjadi orang yang bahagia Menjadi orang yang sekarang dalam keadaan yang penuh berkah, penuh ketenangan, dan penuh dengan keberlimpahan Amin Oke, kali ini seperti biasa saya akan menjadi teman kamu di telinga kamu Kali ini saya punya kabar bahagia Kabar bahagianya apa? Karena saya akan memberikan salah satu resep kebahagiaan saya Yang pastinya gratis, yang pastinya simple dan bisa langsung kamu praktekan saat ini juga Ya, Sebelumnya saya berterima kasih dulu karena saya terinspirasi oleh banyak komentar-komentar kamu di Pagar Kehidupan Ada beberapa di antara kamu yang sampai detik ini mungkin masih banyak dirundung masalah Nah, karena itu Ijinkan saya kali ini sebagai sahabat kamu untuk membantu kamu sebisa saya mengeluarkan diri kamu dari permasalahan. Oke? Okay? Teman-teman, kamu sadar nggak sih kalau yang namanya masalah itu sumbernya apa? Saya berani taruhan nih sama kamu. Kamu menganggap diri kamu sedang ada masalah karena kamu menganggap diri kamu sedang jauh dari kebahagiaan. Betul? Jadi bisa kita simpulkan Masalah itu terjadi karena kamu belum bahagia Benar? Nah, kali ini saya akan membahas satu hal yang dinamakan dengan kebahagiaan tersebut Bagi saya, kebahagiaan itu menurut saya mutlak ya Mutlak dalam arti, kalau kamu melakukan apa yang saya lakukan saat ini Kamu dengan izin Tuhan pastinya bisa menjadi manusia yang berbahagia Nah, kamu tahu teman-teman, di luar sana banyak aktor-aktor Hollywood Contohnya seperti Jim Carrey saya tadi baru saja melihat Youtube Ternyata Jim Carrey itu adalah salah seorang Penderita gangguan depresi akut Waduh Padahal kalau kita tahu Contohnya seperti Jim Carrey Dia uang sudah sangat banyak Popularitas siapa sih yang gak kenal dengan Jim Carrey Tapi kenapa dia bisa sampai depresi akut Sampai dia sendiri pun mengakui Bahwa sampai detik ini Dia belum bisa yang namanya meninggalkan obat-obatan penenang Nah saya ingin kasih tahu sama kamu teman-teman Kebanyakan di antara kita, termasuk juga mungkin kamu Salah mendefinisikan kebahagiaan sesuai dengan porsinya Menurut kamu, bagi kamu yang sekarang belum kaya Kamu akan mengatakan bahwa sumber kebahagiaan saya adalah ketika saya punya banyak uang Betul? Bagi kamu yang sekarang belum punya pasangan Kamu akan mengatakan sumber kebahagiaan saya adalah kalau saya punya pasangan Ketika kamu sekarang belum punya mobil Kamu akan mengatakan sumber kebahagiaan kamu adalah mobil mewah Bagi kamu yang belum punya rumah, belum punya apartemen, belum punya tempat tinggal idaman Kamu akan mengatakan sumber kebahagiaan kamu adalah rumah idaman, apartemen idaman, atau tempat tinggal idaman Betul? Kamu selalu mengejar sesuatu hal yang kamu belum punya karena pada awalnya kamu pikir kamu pikir itu adalah kebahagiaan. Padahal faktanya, itu salah. Kalau seandainya uang, tempat tinggal, pasangan, dan semuanya bisa memberikan kebahagiaan yang sejati, kenapa orang-orang seperti Jim Carrey tadi contohnya, yang sudah punya semuanya, bisa depresi? Kenapa seperti contohnya orang-orang seperti Robin Williams yang kemarin baru saja bunuh diri, Bisa melakukan bunuh diri Padahal tidak satu pun orang yang membenci dia Dia pun punya banyak uang, popularitas Dan dia pun punya segalanya Kenapa dia bisa bunuh diri? Jawabannya karena mereka salah mentafsirkan kebahagiaan sejati Nah sekarang saya ingin ngomong sama kamu Bagi kamu yang sekarang belum kaya Lagi sibuk-sibuk cari uang Carilah uang Tapi jangan pernah berpikir bahwa uang bisa memberikan kamu kebahagiaan Tidak Bagi kamu sekarang yang jomblo dan kamu sedang mencari pasangan Kalau kamu pengen punya pasangan, carilah pasangan Tapi jangan berpikir bahwa pasangan kamu adalah sumber kebahagiaan kamu Itu tidak Dan bagi kamu yang sekarang belum punya rumah mewah, belum punya mobil mewah Teruslah mencari jalan untuk mencari rumah mewah dan mobil mewah Tapi jangan pernah sekali kali berpikir bahwa itu semua sumber kebahagiaan sejati Bukan, bukan, dan bukan Nah lantas pertanyaan berikutnya adalah Kalau begitu mas bro apa sih yang disebut dengan kebahagiaan sejati? Bisa nggak dalam waktu singkat Sekarang juga kalau gue mau Gue menjadikan diri gue mencapai kebahagiaan sejati Jawabannya adalah bisa Kebahagiaan sejati teman-teman Tolong didengarkan Kebahagiaan sejati terletak pada kebahagiaan orang lain titik Sekali lagi ya Kebahagiaan sejati terletak pada kebahagiaan orang lain karena perbuatan kita Kalau kamu sekarang masih mencari kekayaan Popularitas dan sebagainya Kamu harus tahu itu bukan yang sebenarnya kamu cari Yang kamu cari sebenarnya ujung-ujungnya adalah ketenangan Ketenangan Dan ketenangan bersumber dari kebahagiaan orang lain Atas perbuatan kita. Itu fakta. Banyak orang yang sudah populer, akhirnya jenuh. Mereka stres, mereka depresi, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi orang yang sosial kepada orang-orang susah, seketika itu juga depresi mereka hilang. Ketika mereka sudah fokus untuk membahagiakan orang lain dengan tulus, seketika itu juga stres mereka hilang. Dan itu yang saya selalu lakukan tiap hari, teman-teman. Saya lakukan semacam kayak motivasi melalui pagar kehidupan untuk kamu... ...karena saya pengen kamu bahagia. Kenapa? Ketika kamu bahagia dan ketolong, saya pun bahagia. Itu rahasianya. Saya mengajarkan kepada kamu, mulai detik ini, ayo... ...rubah kiblat kamu dari yang tadinya ke uang popularitas dan materi, ayo kita rubah menjadi kepada kebahagiaan orang lain. Ketika kamu bisa membahagiakan orang lain dengan tulus, disitulah letak kebahagiaan sejati yang kamu cari. Nah sekarang saya ingin tanya sama kamu, kapan terakhir kali kamu membahagiakan orang lain? Coba sekarang kamu pikir-pikir, mungkin kamu pejamkan mata kali ya Kamu pejamkan mata, kemudian kamu berpikir Kamu bertanya dengan diri kamu sendiri Kapan ya terakhir kali gue membahagiakan orang lain Kamu pikirkan kapan terakhir kali kamu berhasil membuat orang lain bahagia Kamu berhasil membuat orang lain tersenyum Pikirkan juga kapan terakhir kali kamu bisa membuat orang lain keluar dari masalah Pikirkan Dan sekarang kamu rasakan, bukankah saat itu adalah saat yang sebenarnya membuat kamu bahagia dan lapang Betul? Nah perasaan seperti ini kan yang sebenarnya kamu cari Perasaan seperti ini kan yang sebenarnya kamu idam-idamkan dari dulu Tapi mungkin gak ketemu-ketemu Kalau kamu bisa menemukan orang yang bisa berbahagia karena apa yang kamu lakukan Itulah kebahagiaan sejati kamu teman-teman Dan itu yang harus kamu tuju saat ini Nah mungkin pertanyaan berikutnya adalah begini Bagaimana caranya seandainya saya mau membahagiakan orang lain dengan jalan yang cepat Nah, salah satu kelebihan dari pagar kehidupan adalah Saya ingin memberikan kamu semacam kayak ujian praktek dalam tanda kutip Yang bisa kamu langsung praktekkan saat ini juga Seandainya kamu ingin merubah hidup kamu Betul, seandainya kamu ingin merubah hidup kamu saya sudah bilang di beberapa video yang lalu Bahwa salah satu penentu kebahagiaan adalah Kamu harus sering mendoakan orang lain Betul Doa Ketika saya mengatakan doa sebagai solusinya Banyak di antara kamu yang mungkin kurang percaya gitu Masa sih hanya doa saja bisa membuat saya bahagia Coba deh sekarang kamu pikirkan Ketika kamu berdoa Sebenarnya kamu mendoakan sesuatu hal yang membahagiakan orang lain Betul gak? Bukankah kalau kamu mendoakan kebahagiaan buat orang lain, kamu pun sebenarnya sudah berbahagia untuk diri kamu sendiri? Kenapa? Karena kamu secara sadar nggak sadar menyebarkan cinta kasih kepada orang lain. Nah, sekarang gini. Sekarang saya menyuruh kamu. Rajinlah jadi orang yang berdoa untuk orang lain Mulai saat ini ya Jadi contohnya gini, ketika kamu mungkin pergi ke kantor Kamu naik taksi, atau mungkin naik gojek, atau mungkin naik apapun lah Ketika kamu selesai, jangan lupa mungkin ketika kamu sampai Doakan supirnya dengan doa terbaik Doakan semoga rezekinya dia lancar, semoga dia diberkahi Tuhan Lancarkanlah hidup dia Tuhan dan sebagainya Ketika kamu bisa mendoakan dia dengan doa yang terbaik, percaya atau enggak, saat itu juga kamu bahagia. Coba dites. Dan ketika kamu rajin berdoa untuk hal-hal yang sepele, kamu secara nggak sadar, kamu mengundang kebahagiaan untuk datang ke dalam hati dan pikiran kamu. Coba. Coba praktekan. Mulai saat ini, rajinlah mendoakan orang lain dengan doa-doa yang tulus dan sederhana. Nggak usah doa-doa yang panjang. Doa-doa yang tulus. Seperti misalnya... Kamu doakan supir kamu semoga dilancarkan rezekinya. Kamu udah anterin makanan sama Gojek, kamu doain semoga supir gojek yang mendapatkan rezeki yang berlimpah di hari ini dan sejenisnya. Ketika kamu bisa mendoakan orang lain dengan doa yang terbaik, percaya atau enggak, di situ pun kamu akan bahagia dalam sekejap. Yang kedua, seandainya kamu ingin berbahagia sekejap saya punya resep yang paling umum sebenarnya, Yang sudah diajarkan orang lain juga Bahkan sudah saya ajarkan di video saya yang lalu Tapi saya ingin mengingatkan kamu lagi Resep saya yang kedua ketika saya ingin berbahagia adalah Bantulah orang lain dengan bantuan yang tulus setulus-tulusnya Simple kan? Sekarang kamu pikirin Ada gak orang-orang di sekitar kamu yang lagi susah? Baik itu mungkin teman kamu Tetangga kamu atau mungkin musuh Kamu betul musuh kamu Ketika kamu melihat ada beberapa Orang yang lagi susah Percaya deh bantu mereka Bantu mereka Dengan bantuan apapun yang kamu bisa Ketika kamu sibuk membantu orang lain Kamu ngerasa bahwa hati kamu Akan menjadi lebih lapang Dan lebih bahagia dibandingkan sebelumnya Percaya atau enggak itu fakta jadi ketika kamu fokus untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain Disitulah kebahagiaan sejati sebenarnya muncul Tapi sayangnya kebanyakan orang-orang dan mungkin juga saya dulu Sering mencari kebahagiaan itu terlalu jauh Saya pikir kebahagiaan itu ketika saya punya duit 1 miliar, ternyata bukan Saya pikir kebahagiaan itu ketika saya mungkin bisa mendapatkan rumah mewah, ternyata bukan Kebahagiaan sejati justru muncul ketika kamu berhasil membahagiakan orang lain. Di situ letak kuncinya. Nah, sekarang mulai detik ini, sehabis kamu menonton video ini, saya minta tolong kamu berjanji dengan diri kamu sendiri. Kamu akan menjadi lebih berguna untuk orang lain dengan cara mendoakan dan membantu mereka setiap hari dan selalu lakukan itu secara rutin. Pikirkan kegiatan apapun yang pada akhirnya bisa membahagiakan orang lain. Itu adalah urusan kamu. Terserah kamu mau ikut aktivis, kamu mau menjadi pendonor darah, kamu mau menjadi ahli sedekah, kamu mau sekedar ahli doa mendoakan orang lain, apapun itu, pilihannya ada di tangan kamu. Saya cuma minta, tolong kejarlah kebahagiaan sejati, yang mana kebahagiaan sejati ada pada kebahagiaan orang lain ketika orang lain bahagia karena kamu, disitulah kebahagiaan yang kamu tuju berada. Silakan praktekkan dan lihat hasilnya. Saya Ariansurya dari pagar kehidupan. Keep sharing, keep loving, and keep giving. Bye bye.